بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha nasuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumaa rijalan kathiiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhal ladhina aamanut taqullaha wa qulu Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa ma'ayuti'illaha wa rasulahu Fakatfaza fawzan azimah Amma ba'at Ikhwani fiddin rahimakum Allah Melanjutkan pembahasan kita tentang riba telah kita lewati pada pertemuan pertama Pembahasan tentang Haramnya riba Dan ancaman-ancaman untuk para pelaku riba Pemakan riba Kemudian Pembahasan tentang Makna Riba Serta penjelasan tentang riba Al-Qutub Berikutnya kita akan membahas tentang Riba jenis kedua Yaitu riba An-Nasi'ah An-Nasi'ah Seperti Tadi kita telah sebutkan Merupakan salah satu jenis riba an nasiah atau an-nasa diartikan dengan penundaan atau pengunduran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kata an-nasiyah di dalam surat At-Taubah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya an-nasi yaitu pengunduran yang dimaksud dalam ayat ini pengunduran bulan suci mereka terkadang mengatur bulan suci yang Allah tetapkan dengan semau mereka Allah azza wajal perbuatan mereka para orang, orang kafir menunda nasi ziyad fil kufri menambah kekafiran mereka bulan suci yaitu bulan Al rajab Kemudian Bil-Qa'dah, Bil dan Muharram Itu ketetapan Dalam syariat Tapi orang-orang musyrik dulu Melakukan pengunduran Ketika mereka ada kepentingan di bulan Muharram misalnya Untuk berperang Untuk melanggar hukum-hukum Allah Mereka katakan Bulan sucinya kita tunda Nanti bulan sofar saja makarob kita lakukan semau kita. Nah, ini namanya nasi penundaan. Itu makna nasi'ah. Nasat ah secara bahasa artinya menunda atau mengakhirkan. Adapun riba nasi'ah seperti yang tadi kita baca dari keterangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, riba annasi'ah ta'khirul qabdi fi ma yajri fihi ar-riba. Riba nasi'ah adalah ta'khirul qabdh, mengakhirkan atau menunda qabdh. yang yakni penguasaan terhadap barang yang diperjualbelikan. Fima yajri fihi riba pada barang-barang yang terkena hukum-hukum riba. Yaitu yang tadi kita telah sebutkan. Nah, ini riba nasi'ah dan ini Inti daripada riba Yang bahkan disebut dalam hadis Nabi Sallallahu SAW Innama riba fin nasiah Innama riba nasiah Sesungguhnya riba itu adalah riba nasiah Nah Sabda Nabi ini Seolah-olah suatu pembatasan Innama riba fin nasiah Hanyalah riba itu pada riba nasiah Makanya Dulu Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu Berpendapat bahawa Riba hanya ada Pada riba nasiah Riba fadl tidak ada Menurut Ibn Abbas ketika itu Kemudian ee, Ditegur oleh Sahabat yang lain Kalau seingat saya, saya adalah yang menegur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menegur. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari radhiyallahu an rahimahullah. Innamar riba fil nasi'ah. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rujuk dari pendapatnya dan kemudian mengakui bahawa riba juga berlaku pada riba al falul. Lalu apa maksud daripada ucapan Rasulullah bahwa riba itu inna maafin nasiyah hanya pada nasi'ah Artinya bahwa itu adalah uh, riba yang apa lebih berat dan lebih ditekankan tentang pengharamannya. Bukan itu sebagai pembatas bahawa riba hanya terdapat pada bab itu saja. Ikhwani kithin rahimahumullah. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadit Nabi saw. Hadit Ubadah bin Sa'imid. Nabi saw. Mensyaratkan adanya apa? Yadan biyadin atau al kabut takabut kuntan. Yaitu bila ada tukar-menukar antara Benda-benda yang sejenis Atau benda Yang berlainan jenis Jadi semua Yang disebutkan itu Kalau ditukar berbeda jenis Yaitu misalnya Emas dengan perak Atau gandum dengan kurma Maka wajib takobud Wajib kuntan Wajib Yadan biyadin Itu seperti kata Rasulullah SAW Kalau terjadi penundaan Misalnya emas Ditukar perak Emas ditukar perak Misalnya Walaupun dengan nilai yang berbeda Kemudian Ditukar Tapi dengan tidak kontan Satu gram emas Misalnya dengan Berapa sekian gram perak Boleh secara Ukuran Tapi wajib ya dan biadin Kalau tidak ya dan biadin Tidak kontan Emasnya Ditunda besok penyerahannya Terjadilah Riba nasiah Begitu pula Kurma dengan gandum misalnya Walaupun Beda timbangan Wajar, boleh Tapi harus ya dan biadin Kalau tidak ya dan biadin Tidak kontan Kurmanya baru diserahkan Seminggu lagi Maka terjadi riba Nasiah Nah ini yang dimaksud dengan riba nasiah Ya yeah. Kalau begitu Bisa kita simpulkan Ada beberapa Gambaran Bisa kita nilai Misalnya Yang itu bisa menghukumi sekarang Emas Satu gram Ditukar dengan emas Satu setengah gram Dan Salah satunya diberikan Seminggu lagi Terjadi berapa riba disitu Dua, riba fadl Dan riba nasiah Gambaran kedua Emas satu gram Dengan emas satu gram Yang satu diserahkan Seminggu lagi Terjadi berapa riba? Satu riba Ya Yaitu riba nasiah Riba nasiah Tidak terjadi riba Fabel. Kemudian gambaran ketiga, kalau emas satu setengah gram dengan emas satu gram kontan, berarti terjadi apa? Riba Fabel saja. Kalau emas satu gram dengan emas satu gram dan kontan, terjadi berapa riba? Tidak ada riba. Ya. Di situ benar tidak dari banyak, nah, ham paham sudah, insya Allah bisa menilai e, berbagai transaksi. Tinggal sekarang, <tuh> e, tadi kita contohkan emas, perak dengan perak sama seperti itu gambarannya, jadi ada empat gambaran, tiga riba, satu tidak riba, ya kan, ketika satu jenis satu bisa jadi riba nasiah dan fadl sekaligus ada, bisa jadi riba nasiah saja, bisa jadi riba fadl saja. Dan yang keempat itu yang tidak ada ribanya sama sekali. Begitu pula perak dengan perak, begitu pula gandum dengan gandum, syair dengan syair, bur dengan bur, begitu pula garam dengan garam dan kurma dengan kurma sama. Nah sekarang Uh, yang beda jenis ya yang beda jenis kita contohkan tadi kurma dengan gandum ya kurma dengan gandum di situ yang dilarang hanya riba apa nasiah saja yang beda jenis hanya dilarang riba nasiah Kurma dengan gandum, sekilo dengan dua kilo, ya, sekilo dengan dua kilo, e, apa, sekilo dengan dua kilo, dan semuanya kontan. Ada ribanya atau tidak? Tidak. Kurma dengan gandum, sekilo dengan dua kilo. Salah satunya diakhirkan terjadi riba nasi'ah. Ya. Jadi di sini tidak ada riba al-fadl. Di sini tidak ada riba al-fadl. Begitu pula misalnya kurma dengan garam, gandum dengan garam sama. Emas dengan perak juga seperti itu. Nah, sekarang tinggal satu lagi Yaitu Golongan emas dan perak ya Dinar dan dirham Kita anggap sekarang Emas dan perak dalam bentuk uang Dinar dan dirham Ketika itu Sekarang Seperti yang tadi kita telah sebutkan Yaitu apa ya Uang kertas Atau uang logam Ini satu golongan Kemudian golongan tadi oh, Yang bukan uang yaitu makanan-makanan yaitu gandum, kurma dan seterusnya. Di sini antara dua ini uang dengan barang-barang tadi ulama membolehkan ya membolehkan tidak kontan dan tidak sama ukurannya. Ulama membolehkan Tidak kontan dan tidak sama ukurannya Sehingga Misalnya kita beli eh, Kurma 10 kilo Dengan uang Maka dibolehkan Tidak sama ukurannya Jelas tidak sama ya kan? Ukurannya Kemudian dan dibolehkan juga Tidak kontan Misalnya mana kurmanya uangnya nanti Saya belum bawa Uangnya besok insyaallah Boleh Di sini ulama menyebutkan ya Bahwa yang seperti itu diperbolehkan ya, Karena ini Adalah e, Nakat Atau uang yang itu barang Dan itu sudah biasa Terjadi di zaman Rasulullah S.A.W seperti pada jual-beli Assalam Jual-beli Assalam Itu ada salah satu Bentuk jual-beli Yang Bentuknya adalah Memberikan uang dulu Barangnya nanti Misalnya saya mau Jual-beli dengan seseorang Jual-beli salam Pesan kurma Atau pesan gandum kita katakan uh, Ini ada uang 500 ribu ya. Saya Mau beli gandum dari kamu Nanti kalau musim panen Gandum syair Sekian Atau gandum albur sekian nih uangnya 5 bulan lagi Panen bawa kemari Nah ini namanya Jual beli assalam dan nah, di situ ada takhir. Ada takhir, ada nasab, ada nasi'ah. Yaitu apa? Gandumnya belum diberikan, uangnya sudah diberikan. Berarti ini tidak yadan biyadzin, ya kan? Tidak kontan. Nah, itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau datang ke Madinah dalam keadaan orang sudah biasa transaksi seperti itu, beliau hanya mengatakan manaslaf aljuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'adum. Seorang yang melakukan jual beli salam atau salaf lakukan pada takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui disepakati diketahui dan pada waktu yang diketahui disepakati. Nah, Nabi tidak melarang jual beli tersebut, sehingga di sini ulama mengatakan kalau jenis wang uh, diperjual belikan dengan barang barang tadi, kandung dan seterusnya, maka tidak terjadi riba walaupun ada nasiah dan ada tafal Nah. Ikhwani fi din di sini dijelaskan pula yang seperti oleh seperti itu oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh al Pada halaman yang ke-438 juz yang ke-8 cetakan Ibnul Jazzi. Ya. Yeah. ata beliau idza kana baina jinsaini ribawiyaini lam yattafiqa fil illati apabila antara dua jenis riba dua jenis barang yang berlaku padanya riba jinsaini ribawiyaini lam yattafiqa fil illah yang illahnya tidak sama Itu tadi misalnya dinar dan dirham itu kan illahnya samaniyah sebagai samaat sebagai yakni apa nilai barang atau sebagai alat tukar dan yang semena dengan itu sementara gandum kemudian kurma itu illahnya adalah apa adalah menurut ulama kail dan tuam ya beda dengan illah pada emas dan perak maka kata beliau jazza al fadl wan nasa boleh beda ukuran atau timbangan, wajnessa dan boleh tunda, tidak mesti kontak. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, idakan bayna syai ini leisa ribawiyyin. Adapun antara dua jenis barang yang sama sekali tidak tergolong barang ribawi atau yang masuk padanya hukum riba. Jaza kulu shei boleh semuanya al-fadl wana siyah, ta dan nasiah semuanya boleh. Misalnya, antum mau jual beli mobil sama kambing, nggak ada apa kaitan dengan riba barang-barang itu, ya kan? Mobil dengan kambing nggak ada. Maka terserah kambingnya lima, mobilnya satu, ya. Kambingnya diserahkan e, setengah tahun lagi, nunggu Idul Adha misalnya, nggak ada masalah, ya. Karena itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan barang ribawi, ya, kecuali nanti kalau dalam bab perincian, mungkin sebagian pendapat ulama akan e, merinci, ya, ketika mereka mengkiaskan barang-barang tertentu. Dengan barang-barang yang enam tadi Maka menjadi beda lagi Tapi tadi kita telah sebutkan Kita akan membatasi pada enam perkara ini Plus sesuatu yang eh, dikiaskan kepadanya Tapi sangat jelas kaitannya dengan barang-barang tersebut Terutama dalam hal ini adalah uang yang kita contohkan Ikhwan Fiddin Rahimakumullah. setelah kita mengetahui hal-hal tersebut maka kita beralih kepada pembahasan-pembahasan yang lain ya yang dalam praktek-praktek umumnya masyarakat ternyata terjadi banyak praktek-praktek riba di sana ada yang kaitannya dengan apa namanya e, jual beli, ada yang kaitannya dengan pinjam meminjam, ada yang kaitannya dengan jual beli, ada pula yang kaitannya dengan pinjam meminjam. Atau pinjam meminjam ini dalam bahasa Arab disebut al-sarf, yeah. disebut al-sarf. Uh, sebelum itu ada yang terlewatkan. Tadi kita sebutkan itu riba nasiah Ada satu riba lagi yang sebetulnya masuk dalam bab riba nasiah tapi kadang ulama menyendirikan dengan istilah riba dain atau riba jahiliyah. Gambarannya adalah uh, seorang yang berhutang, ya. Yeah. Seorang yang berhutang, kemudian ada timpunya sampai waktu sekian lima bulan atau lebih atau kurang. Ketika ditetapkan dan jatuh tempo, kemudian orang yang menghutangi mengatakan, kamu mau bayar sekarang atau kalau tidak maka utangmu bertambah sekian persen nah ini namanya riba dain, riba karena utang atau ini disebut riba jahiliyah dulu masa jahiliyah seperti itu dan itu yang tadi disebut oleh Nabi saw bahwa riba jahiliyah mau riba jahiliyah kita batalkan, kita injak dan riba yang pertama saya batalkan adalah riba al fadl al abbas riba al-abbas bin abdul Muttalib Begitu ya nah ini riba jahiliyah dulu seperti itu atau juga disebut dengan qalbuddain 'ala al-mu'sir qalbuddain 'ala al-mu'sir jadi utang ini uh, mu'sir artinya orang yang kesulitan ketika dia tidak bisa membayar justru ditambah utangnya nah ini sesungguhnya kan begitu zalim ya begitu zalim orang sudah kesulitan membayar malah hutangnya ditambahi makanya tadi dalam ayat Allah mengatakan ingkana du'asroh fana diratun ilami sorah dalam Islam kalau ada orang kesulitan justru diberi waktu atau ikhlaskan sekalian itu dalam Islam sekali lagi ini bicara tentang orang yang betul-betul tidak mampu. Berbeda lagi kalau orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Ya, ini namanya disebutkan dalam hadis matlu al-ghani. Orang yang mampu tapi mengulur-ulur. Nabi katakan matlu al-ghani zulmun. Orang yang mengulur-ulur padahal dia mampu. Ini suatu perbuatan kezaliman. Yuhillu irdahu Eh, apa matalukan yuhubun yuhillu apa ridahhu wa uqubatah membuat halal di rendahkan kehormatannya dan dihukum nah, ada babnya tersendiri kalau ini ada babnya tersendiri nah kita enggak bicara itu ya nah ikhwan fillah rahimakumullah jadi kembali kepada e, riba jahiliyah jadi itu adalah penambahan utang disebabkan karena mengakhirkan apa mengakhirkan pembayaran utang baik ikhwan fiddin rahimahumallah selanjutnya kita akan melihat beberapa praktek yang berjalan di masyarakat kita dan terdapat di sana praktek-praktek riba, ya, terdapat di sana praktek-praktek riba. Yang pertama, yang pertama Terkait langsung dengan apa yang baru kita sebutkan Yaitu Meminjami seseorang Dan Memberi Tambahan Beban Sekian persen ketika tidak bisa Membayar Ini jelas seperti yang tadi kita contohkan Hal itu Uh, ada Sampai zaman suara pun Masih ada orang-orang yang Mempraktekan Cara-cara Seperti itu Ini sekali lagi adalah riba jahiliyah Yang sejak awal dulu Nabi sudah mengharamkan Dalam arti zaman Islam ini Sejak zaman Nabi Di uh, Khutbah ya, Waktu haji Sudah beliau umumkan tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua kalau begitu atau masuk juga dalam hal ini, ya meminjami dengan pinjaman yang berbunga, meminjami dengan pinjaman yang berbunga, walaupun tanpa walaupun tanpa e, keterlambatan di dalam membayar. Kalau tadi orang-orang musyrik dulu ketika terlambat baru ditambah. Kalau sekarang sejak awal mau terlambat, mau enggak terlambat pokoknya ya diangsur sekian kali dan ya pembayaran setiap angsuran adalah sekian yang totalnya nanti adalah e, melebihi uang yang dipinjam sekian persen. Ya, e, jadi bunganya mau 1%, mau 2%. Ya, tapi sejak awal sudah ada. Nah, ini kalau begitu dibanding riba jahiliyah eh, lebih parah ini dari sisi sejak awal sudah memang transaksi riba. Tidak menunggu-nunggu orang kesulitan tidak bisa bayar, terlambat tidak sejak awal, pokoknya pinjam, ini sekian persen bunganya ya, yeah, sekian persen bunganya ini jelas termasuk riba jahiliyah dan ini masuk dalam riba an-nasiyah kalau berdasarkan penjelasan Sheikh Saleh Al-Fawzan Afidullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas Alfikhi. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga termasuk pula dalam hal ini adalah apa? Menabung, menabung uang dengan Adanya bunga ya, Atas tabungan tersebut Jadi sekarang nasabah Nasabah menabung Kemudian dapat sekian persen Dari uang yang ditabung Ini juga riba ya, Walaupun kita tidak meminjam Tapi kita menabung Karena hakikatnya ketika seperti itu yang pinjam justru bank. Ya kan? Kita jangan memandang dari sisi kita kita nasabah, kita nyimpen uang. Hakikatnya bank minjem sama kita. Ya kan? Karena mereka kalau tidak ada orang yang seperti itu hidup apa tidak? Nah, hidup. Makanya mereka senang sekali kalau banyak nasabah Mencari-cari nasabah Mencari-cari orang yang menabung Padahal dia mengatakan seolah-olah Saya minjem, saya minjem, saya minjem Ayo, kan begitu Nah, jadi hakikatnya Orang menabung adalah orang meminjami Di bank itu Ketika dia memberi kita bunga sekian persen Berarti itu adalah riba Kita yang makan bunga itu naudzubillah namanya bunga ya Padahal riba itu Berarti kita makan riba Dia Memberi riba kepada kita Kalau kita yang minjem Kita memberi riba kepada dia Nah jadi Menabung Yang itu ada bunga Dari tabungan kita Walaupun 1% Itu adalah riba Itu salah satu praktek Riba ya. Dan Ini yakni eh, berlangsung ya dan banyak di kelas bank-bank yang besar maupun di kelas yang kecil-kecil koperasi-koperasi misalnya di sekolah-sekolah atau kantor-kantor ada koperasi biasanya yang melayani simpan pinjam biasanya juga seperti itu ya ini adalah praktek riba Atau bahkan dilakukan oleh perorangan Perorangan yang melakukan hal itu juga banyak Bahkan sekarang ini ya Mereka berlomba-lomba Untuk mencari Orang-orang yang mau dipinjami ya, Mau dipinjami Sehingga mereka ke pasar, mereka ke rumah-rumah. Maka dari itu, kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya. Karena sekarang orang-orang tidak perlu datang ke kantor-kantor riba. Justru didatangi. Kadang orang kalau melihat, oh, saya mesti masuk ke gedung seperti ini. Malu saya cuma kayak gini pakaiannya. Mau minum duit Sekarang justru mereka yang datang ya, Dari bank ini, bank itu ya Dan macam-macam Nah, ikhwan fidin rahimakumullah Ini menjadi sesuatu yang sangat Memprihatinkan Dengan cara seperti itu Orang yang tadinya tidak ada niatan untuk Pinjam dengan bunga tertentu akhirnya jadi pinjem karena ditawar-tawari modal usaha ini dan itu tergiur atau mungkin ada yang tidak enak sama salesnya yang namanya sales biasanya pintar bicara menarik simpati nah akhirnya terjerat alhamdulillah ngendari maka berhati-hati ya seorang harus istiqomah dan kokoh di atas e, keyakinan yang benar, praktek yang benar, hindari praktek-praktek praktek seperti itu. Terus bagaimana tentang menabung tadi di bank-bank itu? Ya, seperti yang difatwakan oleh para ulama, ada dasarnya jangan menabung di bank-bank seperti itu. Kenapa? Karena dengan itu akan menguatkan mereka. Ya, dengan seperti itu akan menguatkan mereka. Kecuali seperti yang difatwakan sebagian ulama, Al Jannahda Imam memfatwakan kecuali kalau kamu takut hartamu hilang. Artinya memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kalau kita pegang sendiri Tidak aman Banyak perampokan Banyak pencurian Hal hal yang memang mengkhawatirkan Maka ketika itu boleh Menyimpan di bank tersebut Dengan catatan Kita tidak mengambil Ribanya atau bunganya Masalah mengambilnya Ini nanti ada perbedaan pendapat ulama Mengambil Kalau sekedar mengambil tapi tidak kita pakai untuk kita, namun kita salurkan kepada fasilitas umum dengan dasar kita membuang, ya, bukan sodakoh. Tapi kita ingin membebaskan diri kita dari harta yang haram ini. Cuma kalau kita buang ke tempat sampah ya nanti diambil orang ya. Kita buang ke sungai orang sudah. Kita buang dalam bentuk bataku, dalam bentuk apa? Semen dan lain-lain Buat jalan Buat wisi, buat fasilitas umum ya, Jadi itu sesungguhnya adalah Membuang Atau Membebaskan diri kita daripada beban Harta yang haram Bukan sodakoh Jangan mengharap pahala darinya Justru kita menghindari dosa dengan cara itu Nah itu e, Fatwa sebagian ulama Kemudian berikutnya diantara yang juga banyak dipraktekan di masyarakat adalah uh, dalam bab kredit ya kredit atau angsuran pada suatu jual beli. Di sini banyak hal yang terkait dengannya. Ada kalanya Dalam bab kredit ini eh, Kredit ya, Dengan Bantuan pihak ketiga Ada kalanya Kredit Yang berakhir dengan Kepemilikan Ada pula kredit Kredit yaitu kredit dengan ya ini dua harga kontan dan kredit nah ini beberapa bentuk yang terkait dengan kredit ini masing-masingnya ada perincian hukumnya kita bahas terlebih dahulu kredit dengan pihak ketiga yaitu dalam bahasa arab Disebut dengan Al-Murabahah Lil'amir Bishyirah Al-Murabahah Singkatnya begitu Murabahah Ini kredit dengan pihak ketiga Gambarannya Adalah seorang Yang ingin membeli barang Seseorang yang ingin membeli Barang Dia tidak memiliki Uh, apa, uang Secara kontan Untuk membeli barang tersebut Maka dia pun menghubungi pihak ketiga Ya ketiga Bisa bank tertentu Atau instansi tertentu Dalam bidang ini Kemudian Kita Meminta kepadanya untuk dibelikan barang itu Sehingga Akhirnya dia membelikannya Untuk kita Lalu kita mengangsur Ke pihak ketiga tersebut Dengan harga tentunya lebih dari Harga aslinya Nah ini gambarannya seperti ini ini dalam bahasa Arab disebut Baik murabahah ya, Baik jual beli murabahah Yang ini seperti leasing Kalau di kita Atau leasing sesungguhnya Maknanya lain Yaitu yang nanti Insya Allah kita bahas Yaitu dalam bahasa Arab Lebih tepat Sewa menyewa yang berakhir Dengan kepemilikan nah, Itu nanti barang yang ini dulu. Nah, ini juga di masyarakat kita banyak terjadi murabahah ini banyak terjadi. Orang mau beli motor, orang mau beli mobil, orang mau beli rumah. Ya. Banyak kasus seperti itu karena orang tidak mampu beli kontan. Sehingga ada pihak ketiga yang membelikan barang tersebut. Nah, di sini uh, terjadi pembicaraan di antara ulama rahimahumullah wa hafiidhahumullah sempat terjadi khilaf di antara para ulama tentang hal ini di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika terjadi transaksi ini yang akhirnya berputar pada Tiga pihak Aslinya jual beli itu Dua pihak Saya sebagai konsumen Dan toko Fulan sebagai penjual Barang Aslinya kan begitu Sehingga transaksinya adalah Saya dengan dia Ketika ada pihak ketiga Maka Dia posisinya sebagai apa Kalau dia sebagai orang yang mengutangi kita sehingga transaksi antara saya dengan Toko tetap. Dia mengutangi. Bayar dulu nutupi, nanti kita bayar dengan dia. Berarti anggap motor dia bayar harga motor 10 juta, nanti kita ngangsur ke ya ketiga ini totalnya jadi 12 juta. Akad antara siapa? Tertulis akad antara saya dengan tukuh Misalnya ini gambarannya Di antara gambarannya seperti ini Berarti Kalau seperti ini jelas Yaitu apa? Ya ketiga menghutangi saya 10 juta Saya membayar ke dia berapa? 12 juta Jelas riba ya. Gambaran kedua Ya ketiga juga Sebagai penjual. Sehingga di sini terjadi dua akad, dua transaksi. Saya maunya kan saya dengan toko langsung, tapi karena enggak punya duit dia beli dari toko, saya beli dari dia. Jadi di sini ada dua transaksi jual beli. Saya beli dari siapa? Pihak ketiga yang telah beli dari pihak Tuku Dia beli 10 juta lalu saya beli nantinya setelah ditotal angsurannya jadi 12 juta. Ya, yeah. bagaimana yang seperti ini? Bagaimana yang seperti ini? Eh di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang terkait dengan bab riba sebagian ulama mengatakan ya ini tidak ada kaitannya dengan riba sudah hilang ribanya kenapa? karena pihak ya saya sebagai pembeli dengan pihak ketiga sudah transaksi tersendiri ya memang dia jual hanya dengan kredit saya Membeli dengan kredit sehingga saya enggak ada sangkut pautnya dengan toko. Saya dengan pihak ketiga saja. Sehingga tidak ada ribanya kalau begitu. Ini pandangan salah sebagian ulama. Namun mereka mengatakan berlaku dalam bab ini juga hukum-hukum jual beli yang lain. Yaitu apa Yaitu Saya dengan pihak ketiga tadi Juga Ada hak khiar Apa itu hak khiar Kalau saya mengatakan Maaf saya gak jadi beli Walaupun dia sudah beli Maaf saya gak jadi beli Loh kok gak jadi Sudah saya belikan kita kan jual beli. Jual beli punya hak khiyar, enggak jadi kan ada masalah. Nah. Ini satu masalah, ya. Sebagian mereka tentunya tidak mau seperti itu. Mereka mengatakan, "Lah, sudah saya beli, harus kamu beli." Nah, ini berarti apa? Memaksa untuk membeli dan menghilangkan hak khiyar dalam jual beli. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Apalagi tambah. Saya ambil barangnya langsung dari toko, enggak lewat dia. Walaupun dia yang membeli dari toko atas nama dia. Tapi barang langsung saya ambil dari toko ke rumah saya. Nah, ini ada larangan yang lain, yaitu apa? Tidak ada kobet Kobet itu apa? Kalau saya jual beli dengan pihak ketiga Barang itu mesti dikuasai oleh pihak ketiga Yaitu yang namanya kobet Tidak boleh seseorang menjual barang sementara belum di kobet, Belum ada di kekuasaannya Langsung ambil sana ambil. Sudah saya bayarin tinggal kamu ambil di tukuk Nah ini gak kobet ini juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya La tabi' ta'aman hatta Tastaufiyah Jangan kamu beli makanan kecuali Kamu sudah menguasai dulu Jangan kamu jual makanan Kecuali kamu sudah kuasai dulu Dan dalil-dalil yang lain Yang kemudian disembuhkan berarti Dalam jual beli Sesuatu yang mau dijual harus Dalam kekuasaan dia sudah ada serah terima dengan pihak yang lain baru kita jual. Nah. Kemudian juga yang ketiga ketika kita sudah mengatakan saya akan beli dari pihak ketiga. Eh dari pihak ketiga betul? Dan saya akan memang jual beli dengan dia sudah angsuran saja. Nah, di sini terkait juga dengan masalah yang lain yaitu denda. Denda ketika terlambat mengangsur. Kalau terjadi denda maka ada sanksi 1% atau 2%. Nah, denda ini apa hukumnya? Riba. Ini sama dengan riba apa? Jahiliyah tadi. Kamu terlambat, tambah. Besok terlambat lagi, tambah lagi. Nah, ini sama dengan riba jahiliyah yang telah dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya pun atas pendapat ini ada tiga hal yang tadi kita sebutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan terkadang itu jatuh dalam hal-hal yang haram. Dan sepakatnya seseorang untuk ada denda ketika dia e, terlambat, ini sudah suatu kesalahan. Ini menyepakati transaksi riba sudah. Walaupun dia, oh saya kan nggak pernah terlambat, saya selalu tepat waktu. Jadi saya nggak memberikan riba. Tapi kan kamu punya iltizam. Kamu nyepakati suatu transaksi riba Itu juga tidak boleh ya. Kemudian ulama yang lain Menghukumi baik murabahah Ulama yang lain menghukumi baik jual-beli -jual murabahah Dengan tidak boleh Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Uthamin rahimahullah Dalam beberapa jawaban beliau terkait kasus-kasus ini Beliau mengatakan sejak awal Murabahah tidak boleh Dalam bentuk Seperti itu Walaupun tadi Gambaran Dua transaksi tadi Ya Saya beli dari pihak ketiga Pihak ketiga ini beli dari toko Pihak ketiga beli 10 juta Saya beli secara mengangsur Dari dia totalnya 12 juta Walaupun ini akad yang berbeda Syed bin Yusyamin mengatakan tetap tidak boleh Kenapa? Karena itu hanya syi'lah. Itu hanya akal-akalan Untuk menghilangkan riba Itu hanya akal-akalan Untuk menghilangkan riba Hakikatnya ya Saya pinjam Dari dia 10 juta Nanti saya bayari 12 juta Hakikatnya begitu, cuma untuk menghindari Dibuat dua transaksi Bukan dia meminjami Tapi dia beli, nanti saya beli nah, Sama saja, itu hilah Akal-akalan saja Maka asy Asyid bin Yathimin As rahimahullah Mengatakan Ini baik murabahah jual beli Dengan pihak ketiga seperti itu Tidak boleh ya, Tidak diperbolehkan Baik Kemudian Ya Gambaran yang lain yang mirip dengan ini Dati eh, Sudah setengah tiga ini hmm. Ya Apa nanti Asarnya jam Kita istirahat aja dulu ya Nabi mengatakan Kilu Kayaknya syaitan nilai kilu Tidur sianglah kalian Setan tidak tidur siang Jadi lebih bagus kita istirahat dulu Sebagaimana jadwal Nanti Ba'ad al-Asr kita lanjutkan ya. InsyaAllah Subhanakallahumabihamdik Asyiduallala ilah ilah Anta astagfirullahaladzim Alhamdulillah